dengan sederhanap jiwa kami mengudara memberi pencerahan untuk semua sahabat keluarga Indonesia dimanapun berada 1044 radio yang selalu menginspirasi 1044 AE a dream radio successful muslim family Family. sahabat Irim sesaat lagi kita akan mendengarkan manis majelis iman dan Islam hanya di 1044 am air Dream radio Successful Muslim Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum 44 M iDream Radio Successful Muslim Family Apa kabar anda hari ini sahabat iDream Semoga ya, sehat ya Alhamdulillah gitu ya. Uh, Hari ini Alhamdulillah Saya Farudin Alwi kembali menemani anda di program Manis Majlis Iman dan Islam Hari ini seperti biasa kita akan Bersama-sama mendengarkan kajian hadis bersama Ustadz Hilman Roshad Sihab Beliau merupakan konsultan keluarga Dan konsultan syariah InsyaAllah ya Dan beliau ini juga merupakan penggiat seni Dan penggiat media sosial InsyaAllah Gak kalah ya Dengan ada-ada adek teman-teman Sahabat I Dream, Terutama di Pondok Al-Kahfi ya Alhamdulillah Beliau sudah bersama Kita semuanya di studio Kita coba sahabat dulu beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana wa kabar Ustaz Baiklah insyaAllah Kalau ketemu teman-teman di Pondok Al-Kahfi Semua penyakit hilang MasyaAllah oh. Semakat makin membara gitu Semakin ya. membara MasyaAllah gitu ya Alhamdulillah bela sudah hadir jauh-jauh Dijemput sama teman-teman dari Pondok Kafi Untuk hadir khusus live di iDream Radio Sebelum kita masuk ke sesi pertama sahabat iDream uh, Saya mengajak sahabat iDream juga untuk berpartisipasi Yang punya pertanyaan bisa telpon ke 0822 9789 1044 Atau di 021 788 5300 Anda juga bisa mengakses siaran kami di www.dreamradio.id atau untuk Anda yang menggunakan Android bisa download aplikasi iDream di Play Store dan Anda bisa simak serangkaian program yang kami sajikan untuk Anda. Baik sahabat iDream, gitu ya. Di kajian hadis ini kita akan membahas tentang apa nih Ustaz? Masih lanjutan kemarin kayaknya ya, ulum agama kemarin tuh. Betul. Masih lanjut tentang ulum agama hadis nomor 2. Nomor 2 gitu ya. Dan kita langsung langsung masuk ke materinya, gitu. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa wa ala Kita tentu harus selantiasa Memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah Ta'ala Atas limpahan karunia dan nikmat Yang tiada terkira Salawat dan salam Semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita semua Nabi Muhammad alaihi wasallam, Nabi akhir zaman Yang kita imani kenabiannya, kita wajib mengikuti sunnahnya, kita harus bersungguh-sungguh mendawakan ajarannya Tentu kita pun harus banyak-banyak bersalawat kepadanya Allahumma salli wa sallim wa barik uh, Sahabat iDream Radio dimanapun menyimak acara ini termasuk uh, Mbak Ina Salihah di Canberra, Australia tiap hari dengerin iDream Radio termasuk hari ini insyaAllah Dan juga siapapun yang menyimak di 10.44 AM di sekitaran Depok atau yang di Playstore juga ya oh, di Playstore uh, di, uh, di Playstore itu ada aplikasi iDream Radio, ah gitu ya itu juga bisa didengarkan dimanapun berada. Mudah-mudahan uh, berbahagia bertambah iman. Aspahna minematil iman. Dan tentu kita akan menyimak penjelasan tentang arkanuddin, rukun-rukun agama. Dan ini bersumber dari hadis Jibril yang pernah kita bahas. Nah, rukun agama itu ada tiga, iman, islam, dan ihsan. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang iman, kita coba hari ini kita membahas tentang islam. Di hadis Jibril tersebut, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad akhbirni an islam Kabarkan padaku, ceritakan padaku apa itu si Islam. Kemudian Rasul menjawab, "Qal antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqiimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tusuma in istata'ta ilaihi sabila." Qala sadaqta. Dan kemudian Rasulullah menjawab Yang disebut Islam itu, engkau bersyahadat tiada Tuhan senallah, engkau bersyahadat Muhammad adalah utusan Allah, kau dirikan salat, kau tunaikan zakat, kau berpuasa di bulan Ramadhan, kau berhaji jika engkau mampu ke bait Kemudian Jibril menjawab serak kata, benar. Maka kemudian Saidina Umar heran, ini orang bertanya, habis itu membenarkannya begitu kira-kira ya, itu teks teksadisnya. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah atas pertanyaan, jawaban atas pertanyaan ibadah tersebut kita kenal dengan rukun Islam. Ada 5. Dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Nah, sebetulnya kalau kita cermati rukun Islam ini, apakah Islam itu cuma lima hal tersebut? dakwah, jihad, pakai jilbab makan yang halal, bakti sama orang tua kan masih banyak lagi hal, -hal yang berdekatan dengan Islam tilawal Quran, zikir, doa gitu. tapi kan nggak disebutin di sini yang disebutin cuma lima doa ternyata lima doang ini adalah hal yang minimal harus ada sepanjang masa pada komunitas muslim mungkin yang lain-lainnya menjadi fardu kifayah, tetapi ini menjadi fardu ain ya, lima ini dan alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada satupun negara hari ini nih ya, hatta negara komunis sekalipun seperti Cina dan Rusia yang melarang kaum muslimin melakukan lima hal ini ya adalah satu dua kasus ya seperti eh, penjahat perang penjahat kemanusiaan eh, angseng suksi ya, ya yang tidak berhak mendapatkan Nobel dan seharusnya dicabut itu penghargaan Nobelnya karena dia menjadi penjahat kemanusiaan. Ang sang suksi, ang, ang un Suki, gimana? Ah, ang susah. Karena nama-nama penjahat itu susah dihafal biasanya. E, dan tentara rejim tentaranya yang harus e, menurut saya dia sudah melakukan e, apa namanya extraordinary e, crime ya, melakukan dosa kriminal yang sangat luar biasa terhadap kemanusiaan. Memang ada satu dua, ya. Israel masihlah sampai dengan hari ini. Tapi secara umum di hampir negara, di seluruh dunia, di seluruh negara, sulit menghalangi kaum muslimin. Sebetulnya juga hata Israel di uh, Palestina menghalangi kaum muslimin dari lima hal ini. Pengucapan dua kalimat syahadat, pendirian salat, pendirian zakat, puasa di bulan Ramadan, serta berangkat haji. Pemerintah Cina walaupun dia tanda petik komunis kemudian anti agama tetap memperangkatkan jemaah haji dari kaum muslimin dan mengangkat Amirul Hadznya begitu juga Palestina yang terjajah di Israel tetap memperangkatkan masyarakat e, muslimin Palestina dengan paspor Israel ke Mekah al untuk pendunikan haji jadi sekali lagi haji 5 e, ini adalah hal yang pasti melekat Di seluruh kaum muslimin Tapi hal-hal ah, yang lain biasanya dihalangi secara jelas Nah oleh karena itu maka kita harus memahami rukun Islam ini dengan baik Terutama dalam konteksnya eh, Simbol keislaman yang harus terjaga terpelihara Yang pertama rukun pertama adalah dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat itu kan pengakuan tiada Tuhan saling Allah Berikutnya pengakuan Muhammad sebagai Rasulullah Jadi enggak cukup satu kali sadatnya. Tidak cukup kita itu mengakui bahwa Tuhan itu satu, bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala cukup. Karena orang Yahudi, orang Nasrani juga berkeyakinan Tuhannya mereka adalah Allah. Malah jahiliyah musyrikin, musyrikin jahiliyah itu di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat ini disampaikan di beberapa ayat, tidak dalam satu ayat. Salah satunya Allah berfirman lain sal tahu man khalaqas samawati wal ard jika kau tanya itu mereka orang-orang musyrikin Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi tegas mereka menyebut penciptanya adalah Allah jadi yahudi nasrani ahlul -ahl kitab kemudian orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah sebagai Tuhan tetapi di surat al-bayyinah Allah berfirman innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin Orang kafir itu adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik. pada mereka ini Yahudi, Nasrani serta orang-orang cehilah -orang Quraisy, musyrikin, meyakini Allah sebagai Tuhan. Nah, problemnya mereka, kenapa disebut sebagai orang kafir? Karena mereka tegas menolak Muhammad sebagai rasul. Makanya kita harus dua kalimat syahadah. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan, berikutnya adalah meyakini Muhammad sebagai Rasul. Apa dibalik kedua kalimat syahadat ini? Dibalik dua kalimat syahadat ini tentu adalah tentang motivasi. Motivasi kita berbuat. Kan kita pernah bahas dari pertama tentang niat, kan? bahwa niat itu adalah berbuat segala sesuatu karena Allah dan mengikuti sunnah rasul. Nah, itu yang disebut dengan dua, hikmah dari dua kalimat syahadat. E, motifnya untuk mendapat keridaan Allah yang kita yakini keesaannya satu-satunya Tuhan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, cara mengerjakannya adalah mengikuti sunnah rasul. Ya, makanya wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Inilah yang dikatakan para ulama, syarat minimal sebuah amal diterima oleh Allah, syarat minimal sebuah ibadah taqrub kepada Allah itu diterima oleh Allah adalah motifnya karena Allah, mengharapkan rita Allah, caranya mengikuti sunnah Rasul. Nah Makanya dia menjadi rukun pertama, antasyad alla ila Allah ilallah wa shandamahun rasulullah. Kau bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan Satu-satunya tidak ada sekutu baginya Kau pula bersaksi bahwa Muhammad Dan utusan Allah Artinya kita dituntut untuk senantiasa beribadah Hanya mengharapkan rahmat Allah Juga caranya Seperti yang dicontohkan baginda Rasul, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi ini uh, Anytime kan uh, Long life gitu ya Sepanjang hidup kita tanpa kecuali kita harus senantiasa Mem mem mem memiliki Keyakinan tersebut Apa yang kita lakukan Semata karena Allah Apa yang kita lakukan Mengikuti sunnah rasul Nah ini motif Dan kita sudah bahas ya di waktu Tentang membahas tentang niat Tentang pernyataan Syedina Ali Ana muslimun kulis saya, saya muslim Sebelum segala sesuatu ya Begitu Kalau di Instagram itu kan berarti uh, I'm Uh, standing kan begitu ya ana Muslim, gitu ya Dan ini tentu adalah hal yang uh, harus selalu ada sepanjang masa, setiap detik, waktu yang kita leli, di panapun kita berada, di situasi apapun kita berada, kita harus meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan melaksanakan kehidupan sesuai dengan Sunnah Rasul. Baru yang kedua adalah waktu kiyas Kau dirikan salat. Salat ini adalah perlambang, ya. adalah simbol dari keharusan kita berritual, melakukan ibadah secara maksuso, melakukan ibadah secara ritual. Nah, perlambangnya adalah salat, karena segala hal yang berkaitan dengan ritual lengkap ada dalam salat. Misalnya zikir ada nggak dalam salat? Lengkaplah, ada takfir, tahmid, tahlin, semuanya juga ada. Doa ada enggak? Ada, terutama yang pasti kita lakukan doa itu adalah ketika duduk antara dua. Sujud kan doa itu ya? Allahumma terus warhamni, wafini, wafani, ya. Itu di, di doa itu, wasburni, warsukni, wahdini, wafini, wafani. Doa ada. Kan ditual begitu bersuci sebagai bentuk bahwa kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kegiatan itu ada kita mengenal tentang wudu tentang al-ghusl tentang taharah dari najis taharah dari hadas kecil dan besar Ada. menghadap kiblat jelas bacaannya tertentu enggak bisa kita robah-robah gerakannya tertentu enggak bisa robah karena kita dibingkai dengan sabda Rasulullah sallu kamar ayatumuni salatlah kalian Persis seperti kalian melihat Aku salat Sehingga yang namanya salat Adalah simbol dari ritualitas Kita kepada Allah Kemudian simbol ritualitas Ini merupakan kegiatan Ritual yang paling sering kita kerjakan Betul ada puasa Tapi dia kan sebulan Dalam setahun di bulan Ramadan Betul ada haji Tapi kan dia sumur hidup sekali Bisa berkali-kali melalui umrah Itu pun juga, kalau bisa setahun sekali syukur. Ya. Nah, ini sahabat siar kita ini juga belum pernah umroh, kasihan banget dia. Oh sudah Alhamdulillah sudah sekali, tapi kan belum lagi. Ya. Karena dia nggak berani lagi, karena sayang ongkosnya, mendingan pakai kawin katanya begitu. Ongkos umrohnya. Nah, jadi, eh, jarang, tapi namanya sholat tidak, itu everyday, tiap hari kita kerjain. Kalau saya hitung itu minimal 40 rakaat ya. Kalau kita muslim KTP 17 yang wajib kan fardu. 10 rakaat qabliya ba'diyah rawatib. Kemudian 2 rakaat duha, 11 rakaat qiyamul lail. Jumlahkan 40 itu. Enggak usah dihitung udah saya hitung tenang. Itu 40 ya. Belum syukurul lutuh belum tuh hanya 8 rakaat. Gimana nya ingin 10-10 uh, rakaat. Subhanallah banyak banget. Dan itu every day tiap hari tidak satu rentang waktu dari jam 7 sampai jam 9 enggak. tapi di rentang waktu 24 jam. Ada siangnya, ada malamnya, ada pagi, ada petang. Enggak, enggak putus kita salat itu, ya. Setelah zuhur sebentar lagi asar. Setelah asar sebentar lagi maghrib Setelah magrib sebentar lagi isya. Isya sampai dengan subuh itu bisa kita antara isya dan subuh kita melaksanakan yang Subuh sampai zuhur kita melaksanakan duha. Jadi di rentang 24 jam kita melaksanakan salat. Oleh karena itu maka siapapun yang memperbaiki kualitas salatnya sungguh ya eh, apa namanya memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah connecting dengan Allah ini luar biasa. Dan sekali lagi ini adalah perlambang. Artinya tidak bisa kita cukupkan dengan salat dong kita juga harus zikir pagi dan petang ya kita biasa menyebutnya al-ma'torat bisa juga tilawah Quran ya minimal satu juz satu hari kalau kakuat satu juz dua puluh halaman aja nggak apa-apa sehari kalau dua puluh halaman dianggap berat bisa empat halaman cukup ya. setelah salat fardhu ya jadi eh, bisa kemudian kita lakukan itu ya Uh, simbol ritualitas kita kepada Allah SWT, lengkap dengan perangkatnya ya, yang saya katakan tadi, toharolnya, menghadap iblatnya menutup auratnya, dan sebagainya, dan sebagainya oleh karena itu maka dengan memahami tuqimus salat kau dirikan salat berarti kita harus selalu connecting dengan Allah anytime, anywhere begitu kira-kira, terutama dengan salat yang kedua adalah tentang tuhtiyaz zakah Untuk naikkan zakat. Ini menjunjukkan tentang perlambang Islam itu tidak melalui ritual. Jadi Islam itu bukan hanya sekadar urusan kita dengan Tuhan, hamba dengan Allah, enggak. tetapi juga kepada sesama hamba. Ada hablum minallah, vertikal, ada juga hablum minanas, yaitu secara horizontal. Sehingga ini perlambangannya dengan zakat. Kenapa zakat diperlambangkan hubungan kita dengan seseorang manusia? Karena zakat itu murah. Sekali lagi, zakat itu murah. Di angka rata 2,5 persen, 1 per 40. Betul ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, malah ada yang 20 persen. Tapi itu bukan rata. 5 persen itu pertanian yang diolah. 10% itu pertanian yang dibiarin, kita tanam, dibiarin nunggu berbuah. 20% kalau ricaz. Ya, kalau kita lagi nyangkul gitu bertani, eh tiba-tiba nyangket itu dibuka ada oh, apa namanya? Ada ee uh, ada brankas ya atau apa istilahnya ada peti, dibuka emas berlian. Nah, itu 20%. Dan itu kejadian juga susah, walaupun para ulama melakukan analogi misalnya dengan barang tambang dan lain sebagainya. Jadi mayoritas di angka 2,5 persen, perdagangan, penghasilan, pendapatan, dan seterusnya. ya Simpanan dan seterusnya itu di angka 2,5 persen. Jadi murah, kemudian sudah murah, kita nggak usah sibuk bagi-bagi, tapi ada lembaganya, makanya dalam... Mustahik zakat itu ada amil. Berarti amil itu bekerja pada lembaga kan? Kenapa juga amil? Ada lembaga amil zakat. Apalagi di Indonesia ada undang-undangnya. Ada undang-undang pengelolaan zakat. Yaitu undang-undang terhadap para amil ini. Ada Basnas, ada, lasnas, ada Las. adalah provinsi, adalah kota dan kabupaten. Dan ini luar biasa. Sehingga kemudian potensi ini konon katanya baru bisa dicapai dengan, eh, di angka 5%. Olin Lansley ini, ee, Boleh jadi Karena ada yang bersakat langsung Boleh jadi ada yang belum bersakat Dan, Jadi itu di angka, 8, di angka 95% Dan karenanya Edukasi tentang zakat ini harus tetap Dilaksanakan, sebetulnya Bicara tentang zakat itu Kalau ngitung zakat, teori zakat Eh gampang banget, lebih gampang Daripada matematika, kalkulus eh, Lebih mudah ya tapi problemnya bukan dari ngitung zakat, problemnya itu bayar zakat itu yang paling susah. Nah, ini harus diedukasi melalui kelas. Belum lagi potensi keumatan itu kan tidak skemanya tidak hanya zakat, kan ada infak, ada sedekah, ada hibah, wakaf, ada fidyah, ada zakat fitrah, ada akikah, kurban ya, masih banyak lagi kalau kita lihat skemanya. Cuman yang ditunjukkan adalah Sekali lagi dia adalah zakat. Tetapi dia simbol dari pemanfaatan dan umat dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Dan tentu saja yang namanya e, bersaudara atau simbol kepada sesama manusia pun juga tidak harus e, dengan bentuk-bentuk pemberian secara materi. Malah kata Rasulullah, Ya kira nahanukum bersadaqah walau antalko akhokab wajintolqah. Jangan kau remehkan itu namanya sedekah. Walaupun kau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu adalah sedekah. Di Mahfuzat Anak TK disebutkan tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Senyummu pada saudaramu itu adalah sedekah. Ya, senyumannya sudah sedekah. Dalam hadis yang lain barang Rasulullah mengatakan barang siapa yang idkhalus surur memasukkan kegembiraan pada satu rumah sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang besar jadi bikin orang senang aja itu sudah apa namanya, sudah sedekah bikin orang senang gitu ya, apa-apa kalau ketemu orang, misalnya saya ketemu Bang Alwi ini oh Bang, kalau ketemu Bang Alwi ini iman saya bertambah dia senang, walaupun tahu dia saya gombal tapi dia senang bikin senang iya itu ada dalil ada, ada apa memberi memberikan hadiah gitu ya memberikan uh, pinggisan buat tangan ya dan uh, mungkin perlukan perhatian ya, menemani uh apalagi diajak makannya pasti kita siap menemani ya uh, biasalah anak masih semua kita <tuh> perbaikan gizi oke okay. Baik. Saya rasa ini uh, penjelasan di sesi pertama dan shalallahu kita lanjutkan di sesi kedua tentang puasa dan tentang haji. Terima kasih. Baik, sahabat Adrim, itu tadi sesi pertama bersama Ustadz Hilman Rosyad. Ternyata sudah 25 menit begitu ya. Hostnya juga lupa saknasiknya, Ustadz ya. Insya Allah. Tadi Ustaz menyampaikan tentang uh, tiga poin pertama dalam Islam, gitu ya, syahadat, kemudian uh, melengkapi salat dan melengkapi zakat, Begitu ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi pembahasan-pembahasan tentang tema ini Masih ada dua bahasan di bab uh, makna, si, makna Islam Nanti insya Allah akan dilanjutkan ke bab berikutnya juga gitu ya Maka jangan kemana-mana teman-teman semuanya Kami akan kembali dengan pembahasan selanjutnya Dan pastinya masih bersama dengan Ustaz Liman Rosyad Jihad 1.044 AM I Dream Radio successful Muslim Family I full muslim family Anda masih mendengarkan manis majelis iman dan islam baik terima kasih sahabat I Dream. Anda masih bersama kami di sepuluh empat m Dream Radio successful muslim family dan juga untuk anda yang mendengarkan kami di www.dreamradio.id kita masih di manis Majelis Iman dan Islam bersama Ustaz Liman kita masih membahas tema tentang makna Islam gitu ya tadi kita sudah membahas tentang tiga poin pertama tentang syahadat mendirikan sholat dan mendidikan zakat kita akan melanjutkan lagi kedua poin berikutnya gitu ya tentang Som dan Uh, haji Tavallahu Ustaz Ya <coughs> Jadi Kita ini Sekarang mau maknai Rukun Islam Gitu ya Makna Rukun Islam Itu demikian ya. Lebih kepada Simbolistis Tentang Islam Karena tidak semua Islam Ada di Rukun Islam <coughs> Tentang dua kalimat syahdat Tentang tadi Tentang motivasi Bahwa segala sesuatu Yang kita lakukan Karena Allah Dan caranya Seperti dicontohkan baginda yang kedua adalah perlembang dari ritualitas kita kepada Allah dengan sholat sehingga anytime, anywhere kita selalu connecting terhadap atau kepada Allah ta'ala yang ketiga tentang zakat yang menerangkan atau simbol dari ibadah sosial tidak melulu hanya vertikal saja kepada Allah tetapi kita juga kepada sesama manusia dan ada poin penting, kentek Pemberian ini juga adalah bagian daripada kita akhlak ya berakhlak karena akhlak itu kan e, secara garis besar itu terhimpun di lima karakter ya jujur, setia, berani, memberi dan memiliki rasa malu. Nah konteks sadaka itu adalah salah satu dari e, apa namanya karakter utama dalam akhlak yaitu memberi. Tetapi tentu tidak cukup memberi ada kejujuran di situ, ada kesetiaan ada keberanian dan juga ada memiliki rasa malu. Nah, berikutnya adalah tentang saum. Saum tentu saja dia adalah ritual juga kayak salat. Tetapi yang menarik dalam saum ini diajarkan kepada kita menahan diri dari yang dihalalkan. <tuh> makan minum itu halal, tetapi di bulan Ramadan siang hari setelah kita sahur sebelum kita buka haram kita makan dan minum. Padahal dia halal. Kok jadi diharamkan? Nah ini perlambang bahwa hidup itu harus ada remnya. Kayak naik mobil kan? Kalau mau maju tentu saja, eh, apa namanya, eh, eh, injek gas kan ya? Tetapi kan enggak semuanya gas. Kadang kita berhenti, ada kendaraan di depan kita berhenti, ada lampu merah berhenti. Sebelum belok kita harus kurangi dulu kecepatan. Oleh nah, karena itu ada fungsi rem. Rem itu kalian sekali-kali aja, tapi banyak kegiatan itu adalah ngegas kalau kita nyupir, kalau kita berkendaraan mobil <tuh> rem itu tetap ada, mau metik mau tidak metik karena kata, kata orang sih karena the real man itu manual katanya, ya, kalau pakai metik itu agak mirip terlalu feminim lah ya maka motor yang keren itu yang ada koplingnya, kalau nggak ada koplingnya itu itu motor-motor feminim di, ya harus harus dipahami itu <tuh> <tuh> oke, okay, apapun kenaraannya metik ataupun manual pasti ada gas, ada ada rem Nah, hidup itu begitu juga kita dibolehin apa aja juga boleh mau apa, mau kawin, boleh tapi ada remnya, gak boleh lebih dari 4 oh, jadi ada remnya mau belajar apa aja boleh, tapi ada remnya Prioritaskan belajar agama gitu. Karena agamalah yang menuntun kita hidup Makan boleh aja Tapi ada remnya Tidak boleh berlebihan Pastikan yang halal Pastikan bermanfaat bagi kita Ini bonyok-bonyok makan Selesai makan mencret lagi kan Gak boleh <tuh> Jadi semuanya juga Sekarang berpegangan dengan perempuan boleh nggak? Berpegangan perempuan Boleh yang mahram. İbuk-ibun, kakak-kak, babak penakannya, boleh. Tapi di rem, yang bukan mahram, mohon jangan. Kalau sed memegangnya pakai birahi, boleh nggak? Boleh. Dengan istrinya. Selain istrinya, tidak. Tidak boleh. Jadi, semua sisi kehidupan itu pasti ada ada remnya. Dan ini diperlambangkan dengan puasa. Makanya puasa ne tiap hari. Kecuali di bulan Roma, Ramadan. Tapi di sebelas bulannya tidak. Kalaulah ada saum sunnah, itu pun dilarang melakukannya tiap hari seperti bulan ramadhan. Jadi dengan demikian hidup ini harus balance, ya harus ada penyeimbang dan penyimbang. Salah satu bentuk penyeimbang itu adalah adalah puasa. Perhatikan sabda Rasulullah, "Sumu ta Berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat." Nah, terakhir adalah haji. Haji ini perlambang dari kesempurnaan taqruf kita kepada Allah. Karena seluruh jenis ibadah itu terhimpun pada haji. Dua kalimat syahadat, jelas ada ya. Dengan talbiya, Lebayka Allahumma lebaik, Lebayka la syarikalak, Innal hamda wa ni'ma ta'wal, La muluk, La syarikalak. Itu kan bentuk lain dari kedua kalimat syahadat kan. Jadi memang pada pada apa namanya? pada haji itu demikian. <tuh> Salat ada. Selain salatnya juga wajib 5 hari lima, eh, lima kali sehari, juga melalui tawaf dan sa'i. Itu kan perlambang. Tawaf itu Adus Taharo dan lain sebagainya. Puasa ada. Dan di mana puasa kita lihat? Itu dari menggunakan kain ihram. Karena kain ihram itu menggunakan dua lembar kain untuk berhaji dan setelah ihram maka kita akan masuk ke wilayah larangan-larangan e, ihram tidak boleh pakai pakaian ini tidak boleh ditutup kepala untuk laki-laki perempuan tidak boleh berhias oh, tidak boleh memburu tidak boleh membunuh tidak boleh oh, menikahkan dan menikah dinikahkan juga tidak boleh menikah dinikahkan itu tidak boleh itu dalam konteks ee, ihram dilarang ini itu puasanya ada sedekahnya oh ada minimal menyembelih haju menyembelih kurban berbagai belum lagi tentang umumnya kita berada di Mekah itu fa man fil hajj kalau sudah fardu baginya berhaji dan kemudian berangkat ke Mekah Ketika ihram atau di luar ihram dia tidak boleh rofah, tidak boleh jorang, tidak boleh porno, tidak boleh jorok-jorok, kata-kata, perilaku dan sebagainya. Tidak boleh fasik iseng, bercanda ya, nyimpen sepatu ya, pasang ember di depan di atas pintu kalau orang masuk juhur bahaya masah ya. Tidak boleh jail ya. Oh, tidak boleh nakut-nakutin apalagi kemudian berkelahi apa segala macam itu sangat tidak diperkenankan dan jinak, wow debat kusir itu tidak boleh itu perilaku secara keseluruhan jadi kalau kita cermati haji itu semuanya kumpli termasuk juga pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, kecemasan ya ini juga akan dirasakan makanya haji itu simbol dari kesempurnaan ibadah. Makanya kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjur mabrur laisa min jannah. Ah pokoknya haji itu kata Rasulullah enggak ada palanya, kecil surga doang. Karena udah sempurna, enggak apa gitu dilepatkan dakan, diberkahi, dimudahkan jodohnya, enggak begitu. Pokoknya mah surga aja dah gitu. Makanya pulang haji Itu kan problemnya, kalau pulang haji kan kita nggak masuk surga langsung ya. Oh, kan kalau mau masuk surga kan harus mati dulu. Nah, ini pulang haji masih hidup. Belum jadi al alih-alih kubur. Makanya dia harus memelihara kemaburan haji. Set -set Setelah pulang dari ibadah haji. Dia harus menjaga kemaburan haji. Selain mati nih husnul khotimah itu sudah masuk surga. Makanya si sifat ragib ya ragib di akhirah wa zahid di dunia itu menjadi mutlak bagi orang yang pulang apa pulang dari ibadah haji yaitu mengharapkan pahala Allah serta zuhud dalam hal duniawi itu menjadi hal yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh siapapun yang pulang haji nah Kalau kita cermati lima ini, ini adalah perlambang nah, Kehidupan Muslim itu perlambangnya di lima tadi Tidak boleh sedikit pun Waktu yang kita lewati Tidak boleh tempat dimanapun kita berada Situasi apapun yang kita hadapi Kecuali kita beribadah kepada Allah Dan caranya mengikuti sunnah Rasul Nah kemudian berikutnya sholat Bahwa sepanjang hidup kita Harus koneksi dengan Allah SWT Dengan ritualitas Terutama sholat yang sampai ditinggalkan lengkap dengan zikirnya dengan doa dengan tilawah dan ha ritual lainnya. Yang ketiga zakat, perlambang bahwa ibadah kita tidak hanya melulu dengan Allah, hubungan dengan Allah tetapi ada hablum nas yang berbagi dengan contohnya dengan zakat, perlambangannya dengan zakat ya karena dia paling murah kepada orang tertentu tetapi itu tidak terbatas ya dan saya katakan memberi ya al-ata memberi itu adalah ciri atau salah satu karakter akhlak yang paling kuat ya selain ada empat karakter yang lain lainnya yaitu jujur setia berani dan memiliki rasa malu kemudian saum adalah memperlambangkan kepada kita bahwa hidup itu harus ada remnya jangan gaspol mulu ada saatnya kita mengerem dan tentu saja haji sekali lagi menunjukkan tentang kesempurnaan ibadah kita kepada Allah dan kepada sesama manusia dengan berbagai uh, aturannya di dalam haji itu yang tidak lepas dari dua kalimat syahadat ada sholatnya juga ada zakatnya juga ada puasannya juga begitu ya dan itu disempurnakan oleh karena itu cita-cita berhaji harus sangat kuat ya sudah pada daftar belum hajinya Hah? ya kalau belum daftar nggak bakalan dipanggil ke dokter aja harus daftar oh kita ada praktek dokter datang aja duduk nggak dokternya pulang nggak dipanggil panggil kita ya kenapa kagak daftar oh saya belum dipanggil allah lah iyalah kalau belum daftar maka kapan dipanggilnya ya begitu anak mahasiswa daftar haji keren ya karena kalau uh, daftar haji setelah kerja punya anak lima insyaallah pas hajinya udah kakek kakek malah mungkin kita udah meninggal baru kita diberangkatkan jawan sayang tidak keberakatkan ke Mekah ya tapi diperangkatkan ke pemakuburan ya dikuburin namanya juga mati ya demikian Kang Alwi Bang Alwi atas uh, penjelasan saya di kesempatan kali ini ya Silahkan kalau mau ada yang bertanya boleh juga mention di uh, Twitter saya yaitu Sand atau di mention di Instagram saya di @hilmanrosat Terima kasih Masya Allah itu yani. tadi sahabat Irim sudah menjelaskan kepada kita tentang makna rukun Islam dari poin pertama sampai poin kelima Alhamdulillah dia e, di sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi diskusi barangkali teman-teman sahabat Irim yang terutama yang ada di Bodok al kafir ada pertanyaan silahkan disimpan dulu tapi gitu ya kita bakal kembali di sesi berikutnya untuk sahabat Irim juga dimanapun yang berada boleh mem yang memiliki pertanyaan boleh silahkan Ajukan pertanyaannya bisa telepon ke 0822-9789-1044 Atau di 021-788-5300 Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya di sesi berikutnya Tetap di AM iDream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam Baik sahabat i dream dimanapun anda berada Kita masih bergabung kembali di kajian manis Kajian islam dan ya, iman dan Islam. Kita akan masuk ke sesi berikutnya Kita akan buka sesi pertanyaan ya, Bagi teman-teman sahabat i dream, Terutama di Bodok Al-Kahfi Atau dimanapun anda berada Silahkan mengajukan pertanyaannya Kalau yang dimanapun berada silahkan telepon juga ke 0822 9789 1044 Atau di 021 788 5300 Silahkan ada? Allah Afii, oh ada, ternyata. Baik, silakan. Sebutkan nama sama pertanyaannya seperti apa. Wan Rahim, uh, pertanyaan uh, nama saya Fauzan. Pertanyaannya gini, saat kemarin Fauzan, sekarang Fauzan lagi ya. Iya. Jadi enggak belum ganti nama ya? Belum. <gülüyor> silakan Fauzan. Yang berkaitan sama tadi penjelasan Nusta tentang puasa. Nah, tadi kan Nusta menjabarkannya dengan mengerem, nah, terus mencocokkannya dengan apa menjaga, eh nggak tahu tadi ngerinya apa, apa? <laughs> bersentuhan dengan bukan oh, lawan, bersentuhan jenis. Dengan nah, dengan lawan jenis, nah, nah, lawan nah jenis. pertanyaannya uh, apakah di situ ada toleransi gitu, Ustaz? contoh kayak apa namanya, enggak misalnya kan kayak nanti lihat di tv tuh kayak ada Erdogan tuh kan bohong orang-orang yang berumur nenek-nenek gitu saat yeah. ya kayak nah, gitu saat ya Oh ya Jadi begini kalau sama nenek-nenek malah nggak usah dibahas ya sama nenek-nenek mah yang dibahas tuh kamu sama teman mahasiswimu itu sama teman kelas itu sama nenek emang nggak usah lah ya lupakanlah nenek-nenek itu ya nah, dalam kaitan itu artinya kalau begini di dalam Islam itu yang namanya orang tua orang tua tuh orang yang berusia tua ya yang udah nenek kakek itu ya itu statusnya adalah orang tua kita paham nggak jadi orang tua kita Uh, sebisa mungkin kita melayaninya, memperlakukannya seperti orang tua sendiri ya ini kasusnya terjadi di di Rusia di Rusia ini ada gereja katolik Rusia ya. Uh, ortodok Rusia, tapi katolik lah sebetulnya uh, si kepala gerejanya khutbah di misa gerejanya di hari minggu, sampai menangis kata dia masa depan rusia adalah di tangan kaum muslimin bukan di tangan kalian para penganut nasrani kenapa karena mereka memiliki akhlak yang baik nah contohnya yang dia ke kemukakan akhlak itu adalah jemaat dia nenek-nenek ada jemaat dia nenek-nenek naik taksi kalau si pengandara taksinya itu non muslim ya tentu dia bayar Kalau nggak bayar ditagi tentu sama si supirnya karena dia kan kerja namanya juga tak taksi. Tapi kalau yang supir taksinya muslim mau dibayar nggak mau? Terus kenapa kamu tidak mau dibayar? Karena bagi kami orang Islam yang namanya kakek nenek adalah seperti orang tua kami. Pantang bagi kami meminta bayaran. Kan sebagaimana pantangnya seorang anak minta bayaran sama ibunya kan gitu. Tidak sampai di situ, kata si, si uskup ini, tidak sampai di situ, malah dia bijangjikan sama si nenek jamaah saya ini katanya pulangnya jam berapa, nanti saya jemput. Dijemput sama seperti itu dan gratis dan begitulah seterusnya dan ini salah satu contoh. Nah oleh karena itu maka kalau bicara tentang nenek renta apa segala macam itu sudah kita harus menghargainya seperti menghargai siapa tadi? Orang tua sendiri. Tapi problem yang kita bahas tadi, ya bersentuhan dengan lawan jenis sama teman mahasiswa kamu, Fauzan. Teman mahasiswimu jangan jalan-jalan, gending tangan, peluk-pelukan di taman, di hutan. Oh ya, na'udzubillah. Nah, jangan. Na'udzubillah, itu jangan sampai terjadi, ya tetapi kalau dengan mahram, dengan kakek, dengan bibi, dengan ponakan, dengan ibu sendiri ya, dengan nenek ya kita tidak menjadi masalah ya. Nah kalau konteksnya konteks birahi ya, seksual, nah itu tentu hanya diizinkan dengan istrinya saja ya. Kalau belum nikah jangan dulu mikir-mikir yang gituan dulu kerjain dulu ujian dengan baik. Lulus tepat waktu, Tidak ada remed, Jadi kita komlaut. Kalau kita nilainya lebih baik Dari teman yang lain, InsyaAllah kita menjadi Dapat semua komlaut. Kalau enggak salah perangkatan Satu orang katanya ya. Ha, perjurusan. Wallah alam soh. Ya, bisa kalau sudah menjawab pertanyaan dari ah Ojan ketika tadi sebuah keresahan barangkali ya. Karena tantangan di kampus memang seperti itu Ustaz ya. Kadang-kadang kita di aja, main senggol aja tuh teman-teman kita. Barangkali ya. kan belum sama-sama pak. Kalau di begitu aja mah tinggal istigfar saja ya. Jangan terlalu dinikmatilah. <gülüyor> <gülüyor> nah, Listikfars itu tuh gitu aja. ya catatan juga Ustaz ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> jangan terlalu dinikmati. Baik, kita buka sesi kedua. Ada pertanyaan? Boleh. Nih İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ya, ya sen de. Silahkan, sebutkan nama sama pertanyaannya apa? Ustaz. Waalaikumsallahu wa rahmatullahi Nama saya Grandi. Ustaz uh, saya mau nanya. Ehm... Um, kalau kan saya di, kalau di kampus biasanya kan ketemu ahwat. <gülüyor> ketemu <gülüyor> ahwat atau menemui ahwat. Beda. Ketemu ahwat dengan menemui ahwat. Ehm... <gülüyor> ya kan. Ehm... Um, ya misalkan dari kerja kelompok itu Nah, ahwatnya ini Mau salaman gitu kan Sama saya Nah, cara ngindarin salamannya Gimana Ustaz? Apa kita salamin aja Atau oh. dibuang aja <gülüyor> Dibuang <tersen>. kesempatan <gülüyor> Ya Macam-macam <gülüyor> <gülüyor> Gimana Ustaz? Menikapi mungkin Ustaz <gülüyor> Secara prinsip kan Kita tidak boleh bersentuhan kulit Dan kemudian kuliah kan kita tidak bisa menghindarkan dari para mahasiswi ya Apalagi UI kan konon katanya diangkat 75% nya adalah mahasiswa. Jadi jangan jangan khawatir ya kalian insya Allah dapat istrinya orang Uwi Insya Allah ya Karena 75% satu berbanding empat <tuh>. nah, yes. <tuh. <tuh. Kalau Ahwat memang agak cemas Mungkin dia bersuamikan bukan orang UI. <tuh> tapi kalau anak-anak insyaallah ya. Nah, jadi secara prinsip adalah sentuhan kulit itu. Tetapi kita tidak bisa menghindari pergaulan. Nah, karena tidak bisa menghindari pergaulan tersebut, maka kita harus menjelaskan terlebih lagi kan biasanya kalau namanya teman kalau kerja apa kerja kelompok lah apa segala macam kan dalam tanda petik ada keakraban ya. Nah, karena ada keakraban itu bisa kemudian kita jelaskan. Eh, lu ya, le pada, le, lu pada perempuan tuh jangan sampai-sampai sentuhan sama aku ya. Ah, gitu, ngomong begitu. Gak ah, boleh. Ah, jadi, kalau mau pada salaman, saya dan ya. Gitu aja, gitu. bisa aja begitu. nggak usah kemudian memaksakan diri dan lain sebagainya. Dijelaskan, biasanya juga ngerti gitu. Kan, Kalau dianya senang kan pasti ngomong kan emangnya ada aturan apa lagi aturan lainnya lo pakai jilbab kan gitu kan nah, aturan lainnya lo pakai jilbab gue kan bukan orang Muslim non Muslim nah, kalau nonis nggak apa-apa nggak pakai jilbab tapi tetap nggak bisa dong sentuhan sama gue gitu yang terlarang sentuhan sama gue bukan Muslimah doang siapapun perempuan nggak boleh nah gitu. ada penjelasan yang kayak begitu yang lebih akrab sifatnya dan biasanya mereka juga memahami begitu ya kira-kira kalau nyolongkrong tadi apa nyolongkrong bahasa indonesianya atau kemudian tadi main tepat toel gitu ya kadang-kadang khusus kerabat dibilangin aja jangan begitu dong gua kamu-kamu digituin kecuali kalau kita sudah sah akad gitu ya nanti kita apa sih akad itu bangal gitu kan dengerin aja peyong teduh gitu ya Itu nah, begitu kira-kira terima kasih baik selamat ada lagi kok jadi ke situ sih arahnya begitu so, <laughs> banyaknya dari pembahasan <laughs> itu kan cuma contoh doang ya. pemicunya nih ah ojek sama oh. akhirnya ah, di gitu tapi stand mungkin ini uh, pertanyaan yang lebih lebih berlainan arah ya genrenya beda genre pertanyaannya hmm. ada di suatu kondisi barangkali Saya barangkali atau mungkin sahabat-sahabat juga merasakan keadaan kita sudah syahadat, gitu ya? kita sudah coba memaknai syahadat kita ada tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah, jadi kita coba memaknai sholat kita. Tapi ternyata kok tantangan menghindari maksiat itu susah, kita. Gimana nih Seth, dengan kondisi seperti ya. itu Perlu dipahami juga bahwa ketaatan itu disebutkan dipagari dengan makareh, dipagari dengan hal-hal yang memalaskan ketaatan itu. Jadi ada sena cemberir apa aja, sholat ya kalau sholat malas, diakhir Kalau baca Quran ngantuk. baru aja dua halaman oh, oh, oh, oh. udah ngantuk. Padahal baru dua, dua halaman. Ya kalau baca koran, wow, baru berlama-lama. Baca teks buku kuliah satu tebal buku gini dibaca mau doh. doang. Artinya bahwa ketaatan itu ada tantangan lah intinya, gitu. Yeah. sholat malas. Padahal kalau lagi sholat itu, setannya beda lagi. Kalau lagi sholat itu, setan itu ngajak ngobrol. Ngajak ngobrol, aduh ente hebat deh. Yang lain pada tidur, lu tahajud. eh siapa dulu gua kan gitu. Wadidnya Ustadz itu gitu. Oh, Tanyot, terus ngobrol. Artinya kita satu jam ngeruku-ruku ngobrol sama setan. Gitu, ya. Yeah ngaruh koruku belum sadar itu belum sujud <gülung> belum ruku belum sujud berdiri aja ngobrol, patel udah surat udah sisanya ngobrol sama setan dan itu godaannya ya sedekah pelit ngapain gua capek-capek ngari kerja wow apa namanya dari pagi sampai sore kerja tiap hari dapat sekian ngapain kasih sedekah sama orang miskin orang miskin itu malas ya kerjaannya tidur, ya ada sih kerjaan cuma tidur. <gih> oh malas dan sebagainya. Kenapa harus saya beri kepada mereka? Bekerja dong, kan begitu. Yang disampaikan oleh para oh, oh, orang kaya atau orang-orang kaya di Amerika. Mereka tidak mau eh, penghasilan mereka dipotong pajak untuk kesejahteraan rakyat miskin. Itu tidak mau. Kenapa? Karena, Karena berpikir demikian. Jadi ternyata untuk sodakoh saja, Orang punya kesulitan, ya. Untuk taat yang lainnya juga demikian. Termasuk ketatan dalam konteks meninggalkan e, larangan. Nah, sifat yang kedua adalah maksiat itu karakternya itu adalah tidak ada penghalang, tidak ada makari, tetapi justru e, hal yang menggiurkan, yang yang kita senang untuk melakukannya zina orang senang bersina ya. riba berjudi ya iseng ya kan orang senang iseng ya uh, dan ini tentu adalah hal yang uh, terjadi berdusta nyontek ya berbohong nipu orang ya itu begitu kuat dorongan untuk mengerjakannya ya malah saya juga suka heran kemasyaat itu semakin maksiat Semakin mahal Kalau Zina, Ridho, sama Ridho kan gratisan kan? Tapi kalau ke Hotel Alexis Itu kan berjuta-juta sekali sekali tidur sama WTS kan? Mahal Minum homer Minum homer itu mahal Kalau kita beli koktail di bar Di Hotel Bintang 5 Bar ada koktailnya Itu bisa satu slok itu harganya bisa sampai 1 juta, 2 juta belum pajaknya 40 atau berapa? karena mabok baunya nggak enak, pusing lebih mahal. Wine ya, wine tuh alkohol dan dia adalah homer Itu baunya aja bikin sedak rasanya juga nggak enak. Katanya gue ke para Said tetapi orang menghindar. Coba bajigur enak nggak bajigur? Enak banget bajigur pagi-pagi ya bajigur. Oh, uh, subhanallah tambah dengan apa oh, pisang rebus ya tambah dengan katimus oh, ya kita sendawa gitu cuman 5000 goceng dapat tapi orang kan menghindari cari yang kayak begitu mahal yang kayak begitu narkoba itu satu helai ganja berapa harganya satu pelestasi bisa 100.000 ya jadi mabok doang Ah, oh, ternyata berbuat masjid berbuat dosa itu. Tetapi berbuat baik, sekali lagi, ketaatan selalu dihalangi dengan makarih. Nah, pertanyaannya kenapa demikian? Dan, kenapa ketaatan tuh malas kita kerjakan? Jelas manfaatnya, tetapi jelas matzorotnya, kita tertarik ingin mengerjakan semahal apapun kita lakukan. Kenapa? Ini karena kita diganggu, digoda oleh sheikh. Setan karena setan salah satu bentuk penggodaannya terhadap manusia adalah melakukan tazin, ya tazin itu e, memperindah yang buruk, memperburuk yang indah, itu yang disebut e, tazin, ya makanya setan itu e, menakut-nakuti kalian dengan kikir-kira apa dengan kesulitan sehingga kamu menjadi kikir tidak mau bersoda me, menganjur-kanjurkan kepada kamu untuk berselisih, saling membenci, bertengkar satu dengan yang lain melalui persaingan, persaingan melalui judi, melalui apa itu dengan mabok-mabokan dan lain sebagainya itu akan mengakibatkan itu. Oleh karena itu maka hal yang paling pokok bagaimana kita bisa menghindarkan dari situasi yang seperti tadi malas berbuat ibadah, berbuat ketaatan dan justru sangat tertarik pengen banget berbuat maksiat adalah salah satunya adalah kita harus banyak-banyak bertawuz ya banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah misalnya Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid-daini wa qahri kalau kita lihat poin-poin yang diistiadzah itu kan ada 8 poin delapan poin itu umumnya kita ketika menghadapi ketaatan umumnya kita malas bau pengecut, pelit gitu oh, tidak punya himmah gitu, uh, rendah motivasi. Kan itu umumnya kita. Demikian terhadap kebaikan. Makanya Berta'aus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu semuanya delapan poin yang ditata'awuzkan dalam dan, dan zikir tadi itu adalah perbuatan setan ya. Makanya Setan ini, tidak boleh kita lawan, karena kalau kita melawan setan kalah. Kaya anjing galak, jangan dilawan, kalah kita. Digonggong, gonggongan gong dia lebih kenceng. Kita gigit dia, gigitan dia lebih kenceng. Diajak lari, lari dia lebih cepat. Terlebih German ya, atau Herder, kita kalah. Makanya agar kita tidak dijadi bulan-bulanan anjing galak kita panggil siapa tuannya papa papa ini anjingnya pak kata tuannya itu duduk duduk deh nggak bisa apa-apa Geram-geram doang kan nah, begitu juga kita ketika berhadapan dengan setan nggak usah dilawan dilawan kalah makanya kita beristiadat alhamdulillahihminashaytan neracim atau istiadat yang lain seperti dzikir yang seperti tadi itu salah satu bentuk yang kedua tentu saja adalah kita harus berpikir visioner Ber, berpikir segala sesuatu itu tentang akibat. Jadi melakukan apa harus kita fikirkan akibatnya. Kalau itu yang selalu kita fikirkan maka kita akan insya Allah ada di dalam ketaatan. Karena apapun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berefek positif, kan? Semuanya, sholat, tanahnya fasaiy wal mungkar berbakti kepada orang tua, memunculkan keridoan. Allah kecintaan, Allah kan begitu dengan tetangga apalagi dan seterusnya uh, kita saum jelas manfaatnya kita bersedekah jelas manfaatnya, kita apa saja ya uh, berbuat kebaikan senantiasa ada manfaatnya, oleh karena itu kalau kita selalu berpikir apa yang kita kerjakan melihat manfaat dan keuntungannya insya Allah kita, karena kalau kita berpikir kalau berpikir demikian ketika kita masih hati, juga jadi mikir akibatnya narkoba apa akibatnya pacaran apa akibatnya ya konon katanya di berbagai perguruan tinggi negeri ter, tidak terkecuali UI ya tetapi juga perguruan tinggi negeri lainnya penyebab DO ya itu pertama adalah game online yang kedua adalah penyebabnya adalah pertama game online kedua itu eh, Oh ya, pacaran sampai hamil. Sari, pacaran sampai hamil. Baik yang si laki-lakinya atau yang si perempuannya. Yang ketiga, itu broken home. Bila ayah ibunya bercerai. Itu juga sangat mengganggu konsentrasi. Maksud saya begini, mengganggu konsentrasi itu bisa kita bayangkan, orang masuk UI atau PTN yang favorit lainnya, itu kan sudah disiapin dari SD ya. Dari SD, SMP, SMA ya. Kalau di Depok itu kan ada, ada SDA nyelir, SMP2, SMA1, UI gitu kan itu ada jalur disebut itu uh, jalur dahabiah jalur emas gitu ya nah itu biasanya ada nah itu kan itu biaya besar belum nanti ada bimbelnya belum dikursuskan kumun belum dikursuskan besar inggris eh sudah kuliah, bubar kenapa? karena orang tua ya kemudian bercerai kan kalau anak-anak kuliah itu biasanya kalau di anak pertama itu biasanya kan di usia 35 40 lah begitu ya yang nama atau 40 ke atas. Nah, dalam posisi itu biasanya rumah tangga terganggu. Nah, yang keempat narkoba. Kan nah, itu. Nah, makanya kalau kita cermati itu gen online kalau dipikirkan manfaatnya kagak ada, yang ada adalah madharat. Bicara tentang pacaran, resikonya demikian. Eh, uh, kalau yang ketiga okay lah. karena itu ada eksternal urusan orang tua tetapi yang keempat narkoba urusannya demikian. Dan apapun akhirnya kemudian ketemu ujungnya adalah motorot Sehingga kita akhirnya memiliki kemampuan menahan diri begitu kira-kira. Wallahu alam saw. Jadi dzikir sudah menjawab pertanyaan teman-teman di sahabat idream gitu ya. Saya buka lagi satu lagi ada sebelah kanan. <tuh> Ayo nang. Saya perankan atau barangkali teman-teman sahabat idream dimanapun berada boleh telepon juga di 0822 9789 1044 atau di 0217385300 silakan nggak cukup baik saat kita break sebentar set ya. ya gitu ya uh, sahabat idream tadi sudah kita bahas cukup panjang gitu ya termasuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat idream terutama di pondok al kafi maka Sahabat iDream jangan ganti channel dulu Kita bakal masih menemani anda di program manis Majelis Iman dan Islam Yang pastinya masih bersama Ustaz Hilman Roshyat Tihab Tetap di 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family Anda sedang mendengarkan 10.44 AM iDream Radio Successful Muslim Family Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Baik, terima kasih sahabat iDream. Anda masih bersama kami di TM I iDream Radio. Film Muslim Family, kita masuk ke sesi terakhir sahabat ad-Dream. Untuk kajian hadis ini, sebelum kita closing, mungkin Ustaz mau menyampaikan kesimpulan tentang ya. materi di pagi hari ini Ustaz. Foto materi Ustaz. kita di hari ini masih berkutat di hadis Jibril alaihissalam, ketika bertanya kepada Rasulullah yang kemudian kata Rasulullah sebagaimana disabdakannya kepada Sayyidina Umar Fa'inahu Jibrilu attakum juallimakum dinakum itu yang datang adalah Jibril ngajarin kalian tentang agama kalian dan para ulama berdasarkan di situ kemudian berpendapat dari hadis ini pelajarannya tentang rukun agama. Rukun agama itu ada iman, ada Islam dan ehsan. Iman tentang iman tentang eh, tentang iman sudah kita bahas di kesempatan di pekan yang lalu, tentang Islam hari ini kita akan, sudah kita bahas yaitu Saya sebutkan sebagai perlambang Dari kehidupan kita sebagai muslim Yaitu senantiasa setiap hari Hidup kita adalah ibadah Mengharapkan rahmat dan ridho Allah Serta cara melakukannya adalah Sesuai dengan sunnah rasul Kedua Kita harus bertabudi dengan Allah Berritualitas dengan Allah SWT Salah satunya Yang pokok adalah dengan sholat Tetapi tidak terbatas pada sholat Tetapi pada ritualitas yang lainnya seperti zikir tilawah doa ya itu juga harus kita lakukan kemudian berikutnya adalah zakat sebagai perlembar ibadah kita kepada sesama manusia ya tidak hanya langsung vertikal kepada allah tetapi kepada manusia pun juga bentuk ibadah kita kepada allah puncaknya tentu ibadah kepada sesama manusia itu adalah perakhlakul karimah ya salah satu bentuk akhlakul karimah adalah memberi dan memberi itu yang paling minimal dan itu diwajibkan adalah zakat kemudian puasa itu perlambang bahwa segala sesuatu itu tidak boleh kita lakukan tanpa kendali tetapi harus kendali ada remnya dalam kehidupan ini karena puasa melambangkan e, hal yang halal itu boleh jadi terlarang di berbagai situasi kondisi kemudian tentang haji tentang kesempuran dan itu alhamdulillah sudah kita jelaskan dimana yang namanya haji kumplit dari mulai syahadatnya ada, salatnya juga ada zakatnya ada, puasanya juga ada tentu sebagai perlambang nah, pembatasan terhadap 5 rukun ini tidak boleh membatasi kita berislam terutama berdawah dan berjihad visabilillah termasuk para akhwat ya, yang tadi disinggung-singgung yang uh, itu juga harus tetap pakai jirbab, kita semua juga makan harus pasti yang halal dan ber manfaat ya dan tentu saja memiliki kepedulian kepedulian lain di dalam uh, kehidupan termasuk komo ya termasuk juga tolak ilmi ya tolak ilmi juga adalah kewajiban yang tak terbatas ya tidak mengelurang dan waktu dan ilmu apapun boleh kita pelajari walaupun diutamakan adalah memahami ilmu agama yang lain-lainnya menyusul agar kemudian kita sebagai muslim memiliki keunggulan ya Apalagi radio kita ini kan uh, successful Muslim family uh, keluarga Muslim yang sukses dan keluarga Muslim yang sukses itu diawali dari uh, diawali dari ayah dan ibu kan ayah dan ibu kan pasangan suami dan istri nah, tentu saja kita akan menunjuk kepada itu kalau belum berpasangan kecuali Bang Misran nih yang punya anak tiga nih ya tapi yang lain masih dalam upaya uh, uh, apa namanya usaha yang maksimal karena masih dibiayai orang tua ya masih kuliah malas-malas setengah -malas kuliahnya sebagian nah ini tentu harus lebih bersemangat agar cepat nikah gitu selanjutnya adalah yang penting yang harus kemudian kita pahami bahwa semuanya itu harus kita lakukan dengan berdasarkan ilmu makanya berilmu sebelum ramah ini menjadi sangat penting dan kajian manis ya apa manis itu? kajian iman dan Islam setiap hari di Air Dream Radio 1044 AM ini adalah kegiatan yang sangat bagus menghadirkan berbagai narasumber salah satu narasumbernya ada Daiman Rosyad di hari Rabu. Rabu ya membahas tentang hadis ini juga bagian agar kemudian kita menjalani kehidupan ini benar-benar berbekal dengan ilmu ingat Bahwa kita berislam bergantung Kepada hidayah Allah Hidayah Allah itu sifatnya prerogatif Tetapi hidayah Allah yang prerogatif Itu sangat Dipengaruhi oleh hidayah Tudilalah melalui Tolabul ilmu, melalui usaha Kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu Saya rasa demikian dan terima kasih nih kepada pendengar Setia di manapun juga berada Inna Saleha di kamera. salam buat suami dan teman-teman yang lainnya juga di Jepang, ada yang mendengarkan Muhammad Akita ya, dia oh, urusan Uji juga ya, salam buat teman-teman yang lainnya dan yang lainnya juga ada yang mention ke saya, terima kasih dan semoga tetap uh, stay tune terus di radio, di iDream Radio 410.44am atau di uh, streaming, apa tadi www.idream.com Mudah-mudahan kita semuanya Dimudahkan urusan kita Diperlancar Segala hal yang kita inginkan lancar ya Kalau yang sakit Segera disembuhkan Kalau yang banyak dosa bagaimana Diampuni dosa-dosanya Dan bagi yang ingin mencari risiko yang halal Semoga Allah mudahkan ya, Untuk ya Allah. mendapatkan yang diinginkannya Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Aidrim, itu tadi kajian hadis kita hari ini. Dengan Ustaz sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi kita membahas tentang rukun Islam dan berbagai macam pemaknaan dari rukun Islam tadi. Insyaallah pekan berikutnya atau pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi uh, membahas Kalanıtan kelanjutan dari hadis jibril Dan kita akan selesaikan hadis jibril ini. Sesikalahkan ustad sudah menyampaikan materi hadisnya hari ini, sudah memberikan inspirasi, memberikan manfaat, gitu ya, untuk sahabat Aidrim dimanapun berada yang mendengarkan kita hari ini. Sahabat Aidrim jangan lewatkan manis majelis iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat bacaan subuh hingga. Kul nam hanya di 1044 AM IDream Radio Successful Muslim Family. Alwi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. Dan kita ikuti acara selanjutnya